hai semua terima kasih tadi sudah menyaksikan video klipnya uh, menurut kita uh, video klip yang sekali ini e s a m a saudara mencoba menggabungkan beberapa apa, uh, elemen uh, elemen di, di dalam ya, cerita habis i tuh visual effect habis t u uh, banyak hal bekerja. lagi y a n s e n y a s u g e n y a ya, nah, nah, ya. saudaranya uh, misalnya m a n g k p a n i jadi uh, dia k a y a k n di video i n i a d a semuanya, jadi ada adegan kita main bandnya ada, terus ada efek ya, visual efeknya juga ada, kayak ada juga ceritanya yeah, ya, juga, juga. ada, jadi band o d a h u k a n itu semua, jadi satu. Jadi satu yang Ya n menarik g Ya hmm. biar konsepnya kurang lebih seperti cover kasir, c o e n cover ya, sini t i i t Ya, dia kurang lebih seperti itu. Sutradaranya Mas Rizal Mantofani. m e n u r u t i d e l r k r u t n y a b e v i t a b e v i t a p i e r c e Lokasinya waktu itu kita di g u d a n t u pernah kita pakai uh, sutradar yang sama juga di uh, Kisah Cintaku. Eh Mas Rizal ya. juga sih. Ya. Mas Rizal juga. Uh, Seharinya lum e nggak terlalu laku sih standar s i s a n d a r s e h a r i a n i s e h a i a r s e h a r i a n kita nah. bekerja. Jadi lagu hidup untuk m e m a t i t a n kamu ini pada intinya sih pada intinya setelah di dipadatkan lagi artinya intinya cuma satu jangan terlalu bergantung terhad terhadap satu orang itu aja proses lagunya ini juga lumayan unik ya sebenarnya karena lagunya sendiri lagunya sendiri tanpa lirik gitu dah udah udah ada sejak tahun t e r t u jadi pas lagi pembuatan album uh, hari yang cerah lagi itu udah ada cuma liriknya belum lengkap waktu itu ya. memang saya waktu itu nggak nggak nggak dan kita juga nggak nggak berhasil menyelesaikannya gitu sehingga so, <tuh>. pada akhirnya sempat ada beberapa musisi yang mencoba juga untuk menuliskan liriknya tapi juga p a s t itu nggak berhasil sampai terakhir pada saat kita lagi rekaman album ini yang buat hari r n y a Rian mencoba menulis kandirik gitu dan uh, setelah dicoba dinyanyikan uh, tidak ada masalah habis itu j a n y a d i yang yang bikin lagu saya yang yang u l i s liriknya Rian yang aransemen kita yeah. jangan lupa untuk subscribe channel Musikas Studios Fius. di YouTube dengan mengklik link Fius. di bawah ini.